Masih seputar karma Apalagi tadi ditanyakan oleh Sogi Tentang karma itu sendiri Apakah ada karma Tujuh turunan Maaf Kalau kita berbicara tentang Islam Tidak pernah Islam mempercayai adanya karma Tidak ada Orang berbuat pasti kena itu sendiri Siapa yang berbuat Dia yang dapat Oke okay? Dan tidak berimbas kepada anak cucunya Karena mereka lahir dalam keadaan pitra Lahir dalam keadaan pitra Adapun, apa yang terjadi pada anak Karena dia nakal, terus anak juga nakal Itu bukan karma Tapi ujian buat dia Teguran buat dia Itu Dan teguran itu, jangan menganggap keteguran itu adalah sesuatu yang jelek Bisa jadi ditegur karena dicintai Oke Selalulah kita berprasangka baik kepada Allah Allah tidak pernah menjadikan sesuatu. Ingat ketika Nabi berjalan waktu dilempar batu, waktu berangkat ke tayib dilempar batu, berdarah-darah, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat gunung Uhud, akan kuhancurkan orang yang ada di dalam Thaif itu, di penduduk Thaif. Kata Nabi, saya sudah maafkan. Kalau memang dia tidak obat, tidak mau dengar, saya tunggu anaknya, cucunya. Jadi tidak ada istilah karma dalam Islam. Apalagi karma tujuh turunan. Tarolah kalau kita memang berbicara tentang amal itu boleh-boleh aja. Kalau orang berbuat akan dapat pahala itu. Siapa yang berbuat akan mendapatkan kebaikan. Makanya yang dituntut di sini adalah amal. Siapa yang beramal? Dan amal itu api itu amal amal itu adalah perbuatan berapa perbuatan ada tiga. Pak Ustad, apa lagi? Apa aja yang tiga itu? Cuma mau nanya itu aja. Yang tiga, ucapan, pikiran dan perbuatan. Lagi-lagi <laughs> Apa yang kita ucapkan itu pahala, makanya jangan sembarang ngomong. Karena apa yang keluar akan diminta Pertanggung atas apa yang kau bicarakan Makanya yang pertama diperiksa Dari kemudian adalah ustaz Karena banyak sekali Bicaranya <tuk> <tuk> Betul tidak? Apa yang engkau ucapkan Akan dipertanyakan apa yang kau bicarakan Apa yang kau pikirkan Itu itu amal Pikiran dan perbuatan Tapi ingat Amal itu yang tiga tadi Ucapan pikiran perbuatan ini Akan bertambah tinggi pahalanya Kalau dibarengi dengan semangat Semangat Waalaikumsalam Dengan siapa? Melinda Melinda? Oh, silakan Melinda hmm. Kan tadi kata Pak Ustadz mm -mm. Uh, Karma itu nggak ada dalam Islam mm -mm. Uh, Tapi kalau misalnya Seandainya hari ini Saya nyakitin cowok Hmm. Dan e, besoknya cowok itu nyakitin saya apa nyakitin orang lah disakitin sama orang lain hmm. itu apa namanya? Oh itu adalah balasannya ingatannya peringatan buatnya, oke okay? diberikan peringatan. Bagaimana perasaan? Betul tidak? Kau sakiti orang bagaimana perasaan? Kalau kau disakiti juga tolak tolak tolak orang. Ada gini itu katanya, menurut penelitian kalau perempuan itu kalau tua, begini kalau sudah tua kalau kakek-kakek iya -kakek, emang apa bedanya Pak menurut penelitian kalau nenek-nenek sudah tua wanitanya gini laki-lakinya suka gini kenapa? Karena di masa mudanya suka menolak, mm. Mm. maka ketika tidak tua begini terus. <tuh> Itu menolak. Pak oh, Ustad, ya? Yeah. Oh, ini masih agak nyambung. Nyambung yeah. ya. Misalnya aku punya adik laki-laki. Nah. Memangnya jangan-jangan bukan adiknya? <tuh> Jangan-jangan kamu sama mantannya <laughs> Nah misalnya adikku mm -mm. ini uh, uh. Sering nyakitin hati perempuan-perempuan Gitu ya Udah gitu uh, adikku ini ngerasa Aduh kok aku Uh, udah nakal tapi nggak ada balasan jadi cuek aja dia Apakah bisa um, nanti yang kualat adikku ini kualat tapi yang kena sialnya malah uh, adik perempuanku atau akunya gitu. gitu Apakah bisa seperti itu apa, apa harus langsung... akan terjadi seperti itu apa bisa atau... apa bisa uh -uh. pernah ada pertanyaan seperti itu oh. <laughs> datang kepada nabi dan jawaban nabi mirip dengan itu? Mau tahu apa yang dimaksud dengan itu? Kita akan ikuti beberapa yang mau itu itu. Jamaah